a s s a l a m u a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah tanya mana Tukang sapu ibu-ibu yang biasanya menyapu Kok tidak kelihatan Sahabat ber, ber, menjawab Loh sudah meninggal Beberapa hari yang lalu ya Rasulullah l o kok tidak bilang saya Eh cepat antar saya ke kuburannya Terus Rasulullah datang ke kuburannya diantara para sahabat Sholat disana Berdoa Satu balik ke masjid Apa tafsirnya Tafsir yang muncul adalah sholat di kuburan itu boleh. gitu. Iya. <laughs>、yeah. Padahal yang nomor satu kan betapa penuh cintanya Rasulullah ini kepada orang kecil. Kan begitu. Kok yang d i t a n g k a p aspek hukumnya. Dipikirnya semua Al-Quran itu hukum. Loh, kalau Anda tidak bisa membedakan bahasa hukum sama bahasa Budaya sama bahasa sastra, bahasa politik Susah hidup ini Banyak kalimat-kalimat Al-Quran kalau anda t a a t i benar Nanti diajak sama pendeta di Malaysia Itu Bagaimana nabinya saja Tiap hari mengucapkan idinas rotol mustaqim Nabinya saja tidak tahu jalan yang, jalan yang lurus Apalagi umatnya Kan gitu kan jari pendeta Selamat gak reniare h ジャルパーシャーパイアノモンキトゥエマロソーラプナポニャイテンドイティナシュートルムスタキトゥカントゥハニャンユーロギタタニトゥミステリニャトゥハンジャリカトゥンギンアシタオ 15 kali, sudah haji lima kali, sudah sholat tahajud tiap malam, itu menurut Allah kamu tetap bisa tersesat ke suatu tempat maka kamu tetap sehari 17 kali mengucapkan idinas suratul mustakim, karena siang bisa jadi malaikat, sebentar kemudian bisa jadi setan, hidup begitu dinamisnya i t u loh, tapi ya dapat pendeta seperti itu kan gak tega loh お、ねねね、らしかトロ、プラーナレクアクニエルランビムティルクケオポタカプラテンディタンブルオレカトロランビムティルクシェスパトクチェニャタイティティエンビオケマカマリキタ Untuk itu nanti Mas Agung akan mendaftar beberapa pertanyaan yang kita elaborasi bersama dan Mas Sabrang yang akan berangkut n y、okay, w a gini b e r a n g k u t sebelah tengah. Oke, n g i n e baik. Oke sih. Saya serahkan kepada Sabrang. Sabrang sama Agung ini perguruan nya berbeda tapi keleneknya sama.、Yeah. Kalau itu sebut kelenek. Tapi uang kelenek gue juga jelasan. Kita kadang-kadang menerima mentah begitu saja apa yang ada di pelajaran sekolah Bahkan sampai ke perguruan tinggi Jadi mungkin banyak hal yang harus dipertanyakan ulang Terutama di pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan sejarah dan sains dan sebagainya Mungkin pertanyaan pertama bisa kita melihat dari arah trawulan Kalau kita bandingkan dengan Jakarta Jakarta ini kan merupakan Suatu pusat ibu kota Sebagai pusat ibu kota Apa iya Masyarakatnya homogen Homogen artinya Hanya ada satu bahasa Hanya ada satu suku dan sebagainya Kita lihat di Trawulan Memenuhi persyaratan itu Apa enggak sih? Apa betul Trawulan pernah menjadi Pusat ibu kota Coba Kita telusuri ulang karena ini menjadi masalah besar kalau, kalau misalkan ini nanti ternyata dia itu betul ibu kota atau tidak Berarti kan ada konsekuensinya bahwa ini sejarah b e n e r apa enggak Itu yang pertama Terus yang kedua Kalau memang kekuasaan Majapahit dulu dikatakan Sampai hampir sebesar Nusantara, h a m p i r sebesar Indonesia saat ini. Apa ia butuh kota untuk pusat administrasi hanya sebesar itu? Gitu, itu kan kira-kira hanya sebesar satu kecamatan antara sembilan kali sepuluh kilometer saja, atau paling-paling mentoknya mungkin sepuluh kali sepuluh kilometer kali lah. Nggak, nggak akan lebih dari itu, kota administrasi yang... Dipakai untuk pusat pengendalian suatu negara yang sebesar Indonesia cukup n gak g sih? Menggunakan ibu kota yang hanya sebesar itu dengan bangunan yang sangat sedikit jumlahnya Tidak ada sistem bungkar muat barang, tidak ada pergudangan Jejak kantornya juga tidak kelihatan dan sebagainya Bahkan rumah penduduknya dimana n g gak tahu Apa yang ngeleng atau dimana Atau bersembunyi di bawah tanah Atau di atas pohon kita n gak ngerti Tapi ini kan aneh Suatu kota kok、e, Cuman ada bangunan tapi tidak ada tempat Untuk masyarakatnya Yang ketiga kalau kita melihat Ke arah Mataram Kita melihat ada daerah Yang dinamakan kota gede di Jogja Apa betul? Sekarang kota gede itu pernah menjadi pusat Kerajaan Mataram Di zaman panembahan Sinopati Maka Langkah pertama yang Menjadi pertanyaan saya adalah Itu ada beteng di kota gede Betengnya itu dikatakan rubuh Sebagian dan sebagian masih lurus Jadi pertanyaannya adalah Ini benar betengnya cuma dibangun sebatas itu aja Atau memang Rubuh atau Memang ini hanya beteng pura-pura Kalau misalkan beteng itu Betul-betul dibangun penuh Maka seharusnya kan、uh, ada Masih ada p o n d a s i Atau mungkin kalau p o n d a s i n y a h Ilang Tentu saja di, apa, tanahnya berlubang Atau kalau tanahnya mungkin ditimbun lagi Berarti tanahnya beda Dengan sebelah kiri dan kanan Dari beteng yang runtuh tadi Nah ini coba モンゴー、ティテリティスン、リリアバカトル、ペテン、イト、ティテラ、ヤング、タナニア、サマ、ディン、ディン、ヤング、アテディ、スキター、イト、アトピダ、エカロ、インコンセクエンジング、プルーラン、ライバー、カロタしニア、サマ、エプレティテイチマディバアティエット、イト、ダケテコ、ダン。タベカロ、ミス、アル tanahnya memang beda, berarti memang pernah ditutup dari tanah yang lain, berarti memang mungkin bedanya lebih lurus lagi ke arah yang daerah yang rubuh itu dari dari sisi bangunan, terus da, kalau dari sisi bahasa seperti tadi kalau sebagai pusat kerajaan apa iya bahasanya homogen, hanya bahasa Yogyakarta aja gitu bahasa Jawa aja terus <tuh> pertanyaan berikutnya kalau Kita melihat ke berbagai daerah dari ujung Jawa Barat sampai Jawa Timur yang di arah selatan Pulau Jawa Itu disitu banyak banget yang namanya Pegunungan Kapur Nah di Pegunungan Kapur ini kalau kita lihat di rata-rata di bagian bawah tanahnya itu Kalau misalkan ini bukit, di bawahnya ini biasanya kadang-kadang ada daerah yang subur Kita harus mulai berpikir ulang bahwa ini pegunungan kapur ini terbentuk memang alam yang membentuk atau ada yang menimbun. Kalau y ya, ada a yang menimbun berarti struktur umurnya, pastikan kalau ini ada sesuatu yang ditimbun berarti kerukan pertama kan tanah muda ketika ditimbunkan. Terus ketika kerukan kedua diambil berarti ada tanah yang lebih tua lagi di atasnya dan sebagainya. Nah ini m o n g g o silahkan diteliti sendiri apakah struktur umurnya Dari muda ke tua atau dari tua ke muda Kalau dari muda ke tua Berarti alam yang membentuk Tapi kalau dari tua ke muda Layak diteliti ulang Ada apa dengan negara kita Apa yang disembunyikan di negara kita Dan siapa yang menyembunyikan sesuatu di negara kita Karena Ada pertanyaan lain yang mungkin Sudah pernah diungkap oleh Ca'anun Yaitu s a k r i itu membuat jalan tol dengan panjang 35 km Dengan peralatan yang, yang material yang langsung siap pasang Itu butuh waktu 2 tahun Oke kalau misalkan jalan tol itu terbuat kiri dan kanan Mungkin dua, dua lain kita anggap 70 km Dibikin dalam waktu 2 tahun Apa betul sih sekarang t e n d e r s bisa membuat jalan raya Muter Pulau Jawa Anyerpanarokan dalam waktu seribu hari Itu kata literatur Atau kalau mungkin dianggap lebih Itu salahnya dikalikan tiga Sekalipun masuk akal n g gak sih Kalau muter Pulau Jawa mulai dari Belah bukit, potong pohon Bikin jembatan, ngalusin jalan Dan sebagainya Ketika pada saat itu Kondisinya sedang Kondisi perang Jadi harus mengamankan dan sebagainya Di jalur yang seluas itu dan sepanjang itu Dan di jalur yang tidak dia kenal Siapa yang survei dan surveinya juga berapa lama Terus kemudian berapa waktunya masuk akal Enggak dalam waktu sekian itu g Itu itu dendels Kalau kita bandingkan lagi d e n g a n y a n g lebih sederhana lagi Di pantura ini hanya menembel lubang aja Berapa kali lebaran enggak pernah beres Itu hanya masalah menambah lubang, bukan membuat jalan Jadi, ya, ya ini apakah betul Dendros yang bikin Atau memang jalannya sudah ada Jadi、e, cuma babat-babat rumput atau g i m a n a kita n g g a k n g e r t i Mau tidak disalahkan dipikir ulang Tapi jelas ini ada sesuatu yang pantas kita pikir lagi Terus kalau kita berpikir lagi tentang masalah pabrik gula kalau memang ke pabrik gula itu dibikin untuk kepentingan Belanda tentu saja pabrik gula seharusnya akan makin banyak mendekati pusat kekuasaan Belanda yang ada di Batavia sekarang mana di dalam, dalam kota Jakarta apakah ada bekas pabrik gula atau di Bekasi Jangan, atau mungkin sampai ke Bogor kalau dipikir untuk masalah tanah waktu itu kan polusi juga belum banyak sehingga Struktur tanah disini dengan di daerah-daerah lain Di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur Seharusnya kan juga Yang namanya tebu masih bisa hidup Kalau pabrik gula kita lihat Ternyata di daerah Cirebon, di Jawa Barat itu Kalau n g g a k salah cuma ada satu di Cirebon Kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur Banyaknya setengah mati itu. Yang jadi perkara adalah Kalau kita melihat masyarakat Sunda Itu rata-rata senang minuman tawar Sedangkan masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur Senang minuman manis Jadi sebenarnya kepentingan pabrik gula ini Untuk kepentingan Belanda Atau untuk kepentingan bangsa kita sendiri Yang berarti itu dibikin Belanda Atau dibikin bangsa kita sendiri Jadi Atau hanya dicap seolah-olah dibikin Belanda Atau memang Benar-benar Belanda yang membuat b e n Tapi kalau Belanda yang memikir, kenapa mem dia bertaruh sedemikian hingga、e, menaruh pabrik gula di tempat-tempat yang jauh dari daerah kekuasaannya, dan kemudian harus mengambil risiko untuk mengambil materialnya untuk ketika akan diekspor ke luar Jawa, dan sebagainya. Dan ada yang aneh juga, ada kalau n g g a k salah, itu di daerah pabrik l e j a g u n g itu ada satu Gelondong mesin yang tidak bisa di n o k d o n itu beratnya sekitar 100 ton. Jembatan di kita saat ini mungkin baru sampai 60 ton atau 70 ton kalau n g g a k salah sekitar segitu. Itu yang modern. Nah kapal zaman dulu kalau itu dikatakan dibangun oleh Belanda, berarti bagaimana cara membawanya itu ke i n d o n e s i a Apa menggunakan kapal s e l a m Waktu itu sudah ada Atau mereka punya kapal induk seperti Amerika saat ini Atau dibikin disini Tapi kalau dibikin disini pabriknya dimana gitu Terus Kalau kita melihat Lagi tentang masalah Perkereta apian Kalau misalkan Rel kereta api itu dibikin Dari Belanda dibawa kesini Kita hitung sekarang volumenya, mulai dari volume rel kereta apinya, volume alat-alat、e, yang lain untuk menyambung, itu sambungan, terus m u r b a u t skrup, e dan sebagainya. Itu terus sinyal-sinyalnya dan sebagainya. Itu kalau volumenya ini,、e, kalau kita tumpuk-tumpuk kira-kira untuk Amsterdam, itu hilang gak ya ketutupan gak? Untuk seluas Pulau Jawa ini, kalau ini semua dianu, ini, ini baru masalah rel kereta apinya saja. Artinya kan... Seharusnya disana kalau memang seperti itu harusnya disana mayoritas masyarakatnya pandai besi、ya. Tapi apakah betul di Belanda banyak pandai besi Dan, dan apakah benar ini dibikin di Belanda atau dibikin disini Kalau disini dulu membuatnya dimana Terus kalau kita melihat lagi masalah、e, lokomotifnya dan sebagainya Itu ketika dibawa ke negara kita itu berarti kan seharusnya dalam kondisi masih l o c k d o w n Atau k a y o k aneh kalau misalkan Sudah jadi lokomotif Atau sudah jadi、uh, Gerbong dan sebagainya Dibawa ke negara kita Kemudian disini tinggal jalan Itu、uh, cukup aneh karena mengingat、uh, Jumlah muatan yang bisa diantik kapal Kalau dalam kondisi sudah utuh Itu kan tentu、uh, Mengurangi jumlah volume Yang bisa dibawa kesini Jumlah b i s yang bisa dibawa kesininya nah, sekarang Kalau misalkan mendaratnya di Sunda Kelapa Atau mendaratnya di daerah sekitar Tanjung Priok Atau di sekitar Jakarta ini yang dikatakan Batavia Kenapa merakitnya kok adanya di Madiun Apa iya dalam kondisi perang Bawa barang seberat itu d i g e r e t g e r e t sampai Madiun Baru dirakit, baru dipakai jalan-jalan Puteri Pulau Jawa gitu Jadi sebenarnya ini buatan siapa? Apakah benar dibikin oleh Belanda Atau dibikin oleh nenek, nenek moyang kita Itu kita su sudah harus Faktunya mulai berpikir ulang Bahwa kita sebenarnya、uh, Menerima informasi yang benar Atau memang selama ini Banyak hal yang diputarbalikkan Dan kita dipaksa untuk Menerima begitu saja Terus Kalau kita melihat negara lain Seperti Australia Meksiko Yang dijajah negara、eh, Australia itu dijajah Inggris Mungkin dibandingkan dengan Indonesia Kalau dikatakan dijajah Belanda Lebih lamaan kita j a j a h Belanda Tapi di Australia itu Sekarang bahasa nasional Sudah berubah menjadi bahasa Inggris Orang bule disana banyak Begitu juga di Meksiko Bahasa Spanyol Itu menjadi Bahasa nasional disana Mayoritas orangnya juga orang bule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 Ini menunjukkan sebenarnya Belanda datang ke sini dulu, sebenarnya ngapain, sebenarnya beneran jajah atau enggak, sebenarnya atau atau hanya dari pembantu terus p u r a p u r a a jajah atau, atau apa yang ada sejarah yang dibalik, atau gimana, karena dari sisi bahasa orang Indonesia kesulitan ngomong bahasa Belanda, bahkan seperti saya sendiri nggak ngerti, orang-orang Belanda ngomong nangkep pun enggak. Sedangkan seperti Australia bisa dilihat sendiri sekarang, orang di sana fasih banget ngomong bahasa Inggris, di Spanyol apa di Meksiko bahasa Spanyol t u fasih banget. Jadi ada banyak hal yang, yang kita mulai harus cermati ulang, itu dari tataran-tataran yang sifatnya、uh, apa namanya yang masih berhubungan dengan histori. Begitu juga dengan masalah sains dan sebagainya Mungkin su sudah saatnya kita mulai mikir ulang Sebenarnya sains yang, yang kita terima saat ini nih, Betul apa tidak、gitu. Mungkin satu contoh saja、e, Pertanyaan yang mungkin bisa kita Kita pertanyakan ulang Itu adalah hasil penelitian Prof. e s o r a l e k Yang mengatakan 40% sekitar itu Sinar spektrum sinar matahari itu warnanya biru Sehingga pada saat kena atmosfer ini ke,、uh, Atmosfer kita jadi kelihatan berwarna biru Tapi mengapa Kalau 40 sekitar 40% sinar itu berwarna biru Matahari kelihatan dari bumi berwarna kuning Ini yang salah penelitiannya Atau, atau mata kita yang keliru Atau memang komposisinya Aneh sehingga warna-warna itu jadi, jadi、uh, t i d a k tidak match dengan perbandingan yang, yang seharusnya. Itu salah satu saja. Ya, dari sekian pertanyaan ini mungkin di antara saudara-saudara di sini ada yang bisa membantu saya nantinya untuk supaya segera bisa terjawab sebenarnya apa yang salah atau apa yang bagaimana yang benar.、Gitu. Oke Mas a b r a n g Huruf A warna merah menggunakan c e t kayu, terus huruf B menggunakan c e t kayu juga warna biru. Supaya tidak ditutup mencemari lingkungan, maka batu-batu tersebut kita tanam. Kira-kira ya nggak nggak begitu dalam lah asal gini terus taruh tutup lagi gitu. Yang penting seolah-olah nggak di permukaan. Begitu terjadi abrasi di pantai Pandansimo dan pantai Samas, batu-batu tersebut hilang. Lucunya batu-batu tadi muncul sebagai batu vulkanik letusan Gunung k e l u d kemarin Nah sekarang Ini menjadi satu pertanyaan saya bahwa Ini bagaimana mungkin batu itu bisa keluar sebagai batu letusan di Gunung k e l u d Berarti ada ini letusan Gunung k e l u d berarti ada yang mengendalikan Berarti ini bukan alam Artinya ada yang ngeruk pantai selatan Tempat saya ngeruk batu Terus kemudian diumpetin dulu di mana Kita n g g a k tahu Kemudian waktu Gunung Kelut meletus Abu menutupi itu Maka mungkin pesawat mereka bisa menjatuhkan Di lokasi sekitar sana Sehingga seolah-olah ada hujan batu dan pasir Dan sebagainya di sekitar Gunung Kelut Maka disini kan kemudian kita mencoba Mengajak beberapa orang geolog Tapi sayangnya tidak ada yang mau Sebenarnya mumpung masih banyak gunung Yang berstatus Mulai dari waspada, siaga, dan sebagainya itu Saatnya paling tepat Karena abrasi di pantai selatan Sekarang sudah mulai terjadi lagi di beberapa pantai Maka teman-teman kita yang di Jogja saat ini Mencoba mengumpulkan material yang tidak, tidak alami Salah satunya seperti tutup botol Tutup botol itu tutup botol biasa Tutup botol aqua Terus、e, botol aqua dipotong-potong Terus pita dan sebagainya Malah ada yang agak gila itu Dengan、e, mencari beberapa pamflet ditanam di, di beberapa pantai nah nanti kita lihat kalau misalkan gunung meletus kemudian yang turun itu pamflet dan sebagainya jadi memang b e n a r ini letusan berarti n gak g alami k e t i k a ini kita nyoba ulang bahwa kemarin kejadian yang terjadi di gunung k e l u d seperti ini berarti sekarang kita sebenarnya pengennya t u h percobaan yang dilakukan oleh kelompok kita saja, jadi、uh, makin banyak orang mencoba, makin bahagia. Jadi supaya ketahuan sebenarnya kapan mereka mau muncul dan mengapa mereka kok bersembunyi dari kita. Dan kalau memang mereka mempunyai teknologi yang segitu tingginya, sehingga gunung pun bisa mereka atur letusannya, negara ini akan menjadi besar sekali ketika mereka mau muncul kembali dan bergabung dengan kita. Itu penelitian tentang yang berhubungan dengan Gunung Kelut kemarin Dan Ini tentu saja banyak orang g e o l o g Yang mungkin telinganya panas atau gimana ya Sehingga、uh, ketika kita Inbook e beberapa tempat tidak ada Tanggapan sama sekali dan Bahkan kita kirim ke luar negeri Ke grupnya Bosnian Piramid ke, Mereka tidak berani menanggapi Tapi kita, kita ajak Kalau memang, memang pengen membuktikan Ayo mumpung status banyak Saat ini banyak gunung yang sudah akan meletus Nah ketika banyak banget kejadian-kejadian、eh, yang, yang seolah-olah wajar ketika, ketika kita menganggap bahwa itu terjadi secara alami a secara teori Seperti teorinya geologi dari mahma ke dorong ke atas Kemudian meletus kemudian pada jatuh batu dan pasir, krikil, abu dan sebagainya Yang jadi pertanyaan adalah huruf A dan huruf D Yang kita pasang di batu tadi seharusnya terbakar ketika memang itu keluarnya dari arah mahma Karena ini hanya menggunakan c a t kayu c a t kayu ngerti sendiri berapa derajat ke kemampuannya tidak sampai ribuan derajat Sehingga kalau misalkan itu masih bisa keluar dalam bentuk tulisan yang utuh Walaupun batunya mungkin ada yang pecah Seharusnya kan ini j a d i aneh Ini berarti n gak g pernah masuk mahma, gak pernah masuk gunung Tapi kok jatuh dari atas, dari mana asalnya gitu Oke,、okay, kita mencurigai ke, seperti kemarin itu kan, para pakar mengatakan bahwa kilatan-kilatan yang terjadi itu akibat gesekan udara dan sebagainya, tapi itu tetap kita nggak wajar karena、e, bersamaan dengan kilatan-kilatan tadi, batu-batu itu pada berjatuhan di sekitar Desa Wates Kediri. Ke Belum, kalau, kalau, kalau、e, kita mulai mengadakan... Uh, uji coba uji coba yang lain kalau memang jarak yang kita hadapi tadi yang, yang mempunyai inklinasi 3,6 derajat tadi adalah cuma betul betul satu meter maka ketika kita membawa ht e d i t o l k i itu kan minimal jaraknya dua ratus meter maka seharusnya kalau saya di sini dan ada satu teman di situ dalam jarak misalnya tiga meter ketika saya break harusnya nyampe ini enggak Begitu juga dari sana n b r e a k Saya pinggir suaranya Tapi di hati gak, gak, gak nyampe Jadi、uh, Ada peradaban besar bersembunyi Jelas banget saat, saat ini Maka、uh, Ada beberapa daerah yang juga Kayaknya seperti ada Teleportasi yang Yang saat ini kadang-kadang aktif Kadang-kadang non-aktif itu kita temukan Di gunung Sewakol dan Gunung Kendali s o t o Itu ada di dekat Gunung Ungaran Itu jarak kedua gunung 12 km Jadi Beberapa pendaki gunung itu Kalau hilang dari di, Naik Gunung Kendali s o t o dan hilang Itu pasti ditemukannya di Gunung Sewakol Tinsar sudah apal Sampai kejadian seperti itu Begitu juga kalau ada pendaki gunung Yang naik Gunung Sewakol dan hilang disitu Pasti ditemukannya di Gunung Kendali s o t o Kalau kita kan kemudian mencobanya kita dengan kaleng yang kita warnain, kita jejer, kita lihat hari ini masih ada, besok masih ada, besoknya lagi ketika ada yang hilang kita lihat yang paling warna apa, kemudian oh di sebelah sana di gunung sebelahnya. Jadi kita bisa mencatat hari apa, hari apa, hari apa. Itu yang, yang dilakukan oleh kelompok kita s e n d i r Kita meyakini ada peradaban besar yang saat ini tidak mau kita nggak tahu kenapa, yang jelas mereka menghindar dari kita, tapi mereka ada. dan mungkin hal yang agak kelihatan itu adalah ketika Indonesia merdeka waktu itu itu peredaran mata uang rupiah dalam waktu hampir 24 jam itu tiba-tiba peredar ke seluruh Indonesia dan mata uangnya aneh karena kalau ditaruh di atas tangan bisa melengkung tapi、eh, tahun 1946 ke atas jenis kertasnya lain sedangkan KPU saja mempersiapkan Kartu pemilu dan sebagainya itu butuh waktu berapa tahun Eh berapa lama dan, dan gak beres Itu sekian, sekian jam bisa beredar Ini siapa yang bantu Jadi ada banyak, banyak, banyak kasus disini yang kita sedang mencoba untuk meneliti Dan mencoba bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan mereka、uh, Supaya mereka tuh jangan terus-terusan nyamar jadi hantu gitu yang paling penting Karena memang mereka bukan hantu, tapi mereka menyamar sebagai hantu yang jelas. Jadi ya mungkin bahasa yang tepatnya hantu hantu-hantuan. Itu saun. Itu、uh, hasil penelitian kita tentang Atlantis di Indonesia, versi kita dari k e l a p a terunggu saya tahu. Terima kasih. Ini, saya akan kasih sabrang, tapi saya ingin pertegas yang d i m a k s u d agung. Jadi ceritanya gini, tadi kan teorinya sabrang, ini ada karena kesadaran. Ayam tidak merasa dirinya ada. Tidak tahu dirinya. Karena dia tidak punya kesadaran apapun. Tapi manusia karena punya kesadaran. Maka begitu banyak hal yang ada. Atas keberangkatan kesadaran itu. Yang dimaksud agung teman-teman kita. Di satu meter yang, yang ternyata itu rentangnya bisa sampai ratusan kilometer. Itu ada teman-teman kita penduduk Indonesia juga. Yang... Memiliki kesadaran di atas materi Dan karena kesadaran itu maka mereka bisa Tidak terikat oleh kilometer n g e t i maksudnya mas. Ini teori loh ya Iya apa tidak nanti kita bikin tour travel Sama Agung ke sana Jadi menurut dia di pulau Jawa ini ada 18 lipatan seperti itu Yang kalau anda nyenter gini kesini Tidak sampai Atau kalau handphone tidak sampai ke sana, bisa sepuluh kilometer, tapi satu meter ke depan tidak bisa. Itu teorinya dari eksperimen dan pengalaman agung. Itu ada delapan belas titik di Pulau Jawa. Terus, sehingga sesungguhnya penduduk Pulau Jawa itu. bisa jadi 10 kali lipat dari yang ada disini, kalau pakai teori ini. Karena satu meter tadi, dengan kesadaran atas materi, dia bisa punya rentang sampai 400 kilometer. Jadi, jadi kita ini, sepulau Jawa ini, sebenarnya hanya 6% dari penduduk pulau Jawa yang sebenarnya pakai teori ini tadi. Tapi itu harus bisa dijelaskan dengan tentang kesadaran tadi. Itu kan itu soal software lah, Mas. Bagi マーキー、ミクロソフトウォール、パーキー、パーキー、パーキー、パーキー、パーキー、パーキー、パーキー、パーキー、パーキー、パーキー、パーキー、パーキー、パーキー、パーテー、パーキー、パーキー、パーキー、パーキー、パーキー、パーキー、パーキー、パーキー、パーキー、パーキー、パーキー、パーキー、パーキー、パーキー、パーキー、パーキー、パーキー、 Dari analogi itu diasumsikan, belum hipotesis, belum fakta. Tapi kan kita memang sedang belajar berpikir. Nah sebelum saya akan nambahin, mungkasin dengan, supaya Anda menemukan Indonesia, Nusantara, Madaran memilih. Sehingga free will-nya d i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 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちのプラスを持って、私たちは、私たちねプラスを持って、私たちは、 私たちは、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、のように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このようのように、このように、このように、このようこのように、このように、のように、このようのように、このようのように、このようのように、このようのように、このようのように、このようのように、このようのように、このようのように、このようのように、このようのように、このようのように、このよのようのようのようのようのようのようのようのようのようのよう カンカリとペナケチンゴトものリカンリンチェンジャニバレンカンバンティスンブーカン。Er itu ok, ikan, uh、Sorry。カ、uh er uh、i t ティティティアパナマニャ、カルテラマロハニア、ホントムニャンブーカン、カンカリティ、イトプラチェラン、ボディンティマナカンブー、メラルウィティ、ペナテラン、パワーカン、ピサムニャンブーカンティリ、ペザテラン、マスティリムセンティリ、エンコイソー、ティスンブーカン、イト、メトトク、カタリス、アカムプラチェラン、イト、チャリネーション、ソフル teorinya seperti itu jadi kalau ada tingkat kesadaran yang seperti itu berarti ada tingkat kesadaran yang berikutnya nah pada titik inilah kita belajar makanya ada surga neraka, ada malaikat ada tingkatan berikutnya, karena itu sedikit informasi bahwa ada kesadaran berikutnya setelah kesadaran self aware ini, ada PR ini 私たちは、私たちは、たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちたちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た d は、私たちは、私たちは、私たちは、私たたちは、私たちは、私たち私たちは、私たちは、私たち a 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私は、私たちは、私た 私ォークスループディスコシー、ティマニアティスコシー、ネミングウォンスティティ、ウォンリモン、カナ、サイティタプニアパカツプリパパサイヤ、ヤンピキン、グユウォン、アポチネ、マネマンミマン、ウォンボンサー、ウィトジャンピニアパカツ、ペトパカテ、サティヤンプリタハンディスィトウォンボンシン、キュルムキャンティア、キュルミキュルタナンボルプニアセツィチ、ウォークヨー、ロトプリサーラーグ、 Uh, tapi sekarang ini sudah berjalan dua tahun dan ini pada titik k k n ini percobaan. Wesel, wes ngerti petani alam, g u wes ngerti apa s e b e n a n y a Misalnya begini, Tuhan pun membuat alam raya tidak dengan random. Karena kesadaran kosmos itu sendiri juga punya pattern-nya. Saya kasih contoh misalnya, ada, Anda pernah b i k i r namanya Golden Ratio? Golden Ratio, jarak ini ketika keluar di tulang, keluar di mata, keluar di... Apa namanya Daun Keluar di kos apa Galaksi Itu keluar dimana-mana Fibonacci、um, apa Urutan Fibonacci dan golden ratio itu Kalau anda tahu, kalau anda tarik garis dari Kutub Utara dan Kutub Selatan Garisnya melewati k a b a h k a b a h itu letaknya di golden ratio Garis itu nah, Ini kan rodok medeni、ini. Nah dari informasi-informasi kita -informasi Cakah KKN, coba-coba さルプロフェッシュ、ユポケンアルプロフェッシュ、ジャッシュアプロフェッシュ、ジルェシュ、ジャッロフェッシュ、ジャッシュアルプロフェッシュ、ジャルプロフェュ、ジャッシュアルプロフェッシュ、ジャッシュアルプロフェッシュアルプロフェッシュアルプロフェッシュアルプ u フェッシュアルプロフェッシュアルプロフェッシュアルプロフェッシュアルプロフェッシュアルプロフェッシュアルプロフェッシュ a ルプロフェッシュアルプロフェッシュアルプロフェッシュアルプロフェッシュ Koordinat itu Dari Ngerajini di Kireopo Desainnya, jaraknya berapa Angkanya berapa, warnanya apa Sudutnya apa, l i n g k a r n y a apa kui ono g a n t o l a n e a kabeh kalau alam Kau n i a h maupun kau l i a Itu proses KKN Yang kita lakukan sekarang、eh, Saya pengen, saya punya harapan Dan saya yakin sudah terjadi dalam banyak titik bahwa dari ilmu-ilmu m a k i a h ini juga terjadi aplikasi-aplikasi yang lain. Karena di dalam medan pertempuran ini m a k i a h memang menciptakan medannya sendiri. Dan kita harus berangkat dengan pengetahuan yang kita f a h a m i harus berangkat dengan paradigma baru. Karena kalau kita hanya mengikuti dari yang lama, makanan yang dimasak dari Wajan berkarat hasilnya tidak akan sehat Kita harus berani bikin wajan sendiri Dan memulai lapangan yang baru Itu saja tambahan dari saya m a、uh, Teman-teman s e k a l i a n ini Kita mendengar hal-hal yang Seperti cerama h dari aliens ya、uh, Ini jangan sampai menjadi jamur Di pikiran anda Jadi itu harus hidup Harus l u d i n g カロティタルテ Ya, ya s e d i k i t s e d i i silakan, silakan. Ya, menurut saya pribadi kesadaran itu ya seperti matahari, ya. yang dikatakan Rendra itu kesadaran adalah matahari. Jadi kesadaran itu harus kita terus bersinar di hidup gitu. Ya, contoh lain ya ini juga harus dibarengi dengan keyakinan. Ini menurut saya pribadi. Jadi kalau menurut saya salah, ya mohon maaf sebelumnya. Jadi kemarin ya. a Pekerjaan a p saya itu kosong tiga hari Ya saya sadar Ini Tuhan lagi nguji saya ini Jadi Ya saya sadar terus ya dengan yakin Pasti Tuhan Rezekinya untuk besok atau besoknya lagi Nah kebetulan malamnya ada pertandingan Liga Champion gitu Nah Ya ini mah hanya sekedar contoh gitu Jadi tuh hampir semua dimess itu menjago kan menjago kan Chelsea ya, kalau pengamatan saya itu saya megang Atletico Madrid ya udah secara tidak langsung saya deal saya Atletico Madrid oke berapa g o c a p oke bocap ya dipikir secara rasional ya mungkin itu r i z k i saya gitu r i z k i saya dari Tuhan terus ya tentang kesadaran adalah matahari jadi ini maaf sedikit nyel, nyeleneh gitu sedikit kasar ya kalau menurut saya yang yang mau nyodomi yang mau merkosa ya seharusnya sadar gitu dampak dari korbannya apa kalau bahasa intelektualnya psikologisnya gitu atau tentang kejiwaannya terus masa depannya gimana daripada seperti itu ya mending kita sadar mending kita jajan ke d o l i atau ke mangga dua gitu tapi ini hanya sekedar Saran saya, tapi jangan di ini Terima kasih, c a k Oke,、okay, itu s e b u Anda h a harus melihat Sebagaimana Sabrang bilang Batu, angin, sungai itu juga Dia sedang melakukan perjalanan kesadaran Jadi ini ya Pasta anjing, pasta apalah gitu Jadi Jadi ini sebuah level kesadaran tentang kesadaran Tidak apa apalah Lewat Chelsea dulu, lewat、uh, Atletico Marti dulu Tidak masalah, jadi Anda harus menghormati setiap manusia itu melakukan penelitian. Sengaja atau tidak sengaja, mending sengaja. Misalnya gini, ini saya mau langsung、uh, proyeksikan ke Maia, Indonesia, masa kini, masa depan, dan seterusnya. Ada beberapa ini. Seluruh yang kita dengar tadi itu kan informasi dini mengenai yang nanti Anda menjadi tidak kaget karena mendapatkan informasi dini ini. Sebagaimana 20 tahun yang lalu Anda tidak membayangkan SMS ya. Sekarang sudah enggak SMP sudah WA sudah WeChat sudah sudah karu-karuan sudah macam-macam sudah i m e s s a g sudah dan anda tidak kagum karena anda tidak ikut kesadarannya anda hanya menjadi konsumennya dan hanya menjadi benda yang kenter di aliran sungai kesadaran itu alangkah indahnya kalau anda adalah produsen kesadaran itu subjek dari kesadaran itu. contohnya misalnya begini, kalau tadi disebut partikel Tuhan, itu sabrang mengingatkan itu istilah, istilah tok l o itu, i d a s e n m i n d a t Tuhan itu berpartikel <tuh> kalau Tuhan marah juga jangan percaya Tuhan t i d a k punya kepentingan untuk marah, cuman dalam percintaan dibutuhkan kemarahan sesekali kan gitu n g e t i gak? pengkhianatan outputnya kemarahan tapi jangan pikir Tuhan terus marah beneran gitu Kayak Tuhan berkepentingan amat gitu loh. Saya masukkan kamu ke neraka gitu kan. Nah Tuhan kan ya cuek-cuek aja sebenarnya gitu.、Uh, ini tapi jangan terus dipotong loh ya. Terus dibikin poster Tuhan cuek gitu. Dalam kurung MHA Nunajib gitu. Yang jawabnya gampang itu kan kasus Fawailulil fawailu, fawailu m u s a l l i n カローニャンに行くときは、ミューソリンに行くときは、カローニャンに行くときは、カローニャンに行くときは、カローニャンに行くときは、カローニャンに行くときは、カローニャンに行くときは、カローニャンに行くときは、カローニャンに行くときは、カローニャンに行くときは、カローニャンに行くときは、カローニャンに行くときは、カローニャンに行くときは、カローニャンに行くときは、カローニャンに行くときは、カローニャンに行くときは、カローニャンに行くときは、カローニャンに行くときは、カローニャンに行くときは、カローニャンに行 Saya senang kok dijadikan korban-korban seperti itu, sehingga saya kan bisa bersedekah kepada orang yang saking laparnya dia memakan saya, kan gitu kan. Dan aku tidak akan habis dimakan oleh b e r a p a orang pun, y a n gitu. g Oke,、okay. itu saat, terus gini mas, istilah partikel Tuhan itu sama misalnya dengan ada ya, enggak teman-teman yang dari kedokteran psikologi. Sekarang orang sibuk dengan otak kanan, otak kiri itu mulai tahun berapa itu? Belum lama kan ya, belum lama ya. Itu beneran memang, otak kanan itu yang emosional gitu. Yang otak kiri, jadi otak istigar. w、wow, a h gini ini intelektual, gini emosional. Itu beneran tuh. Eh? Itu istilah. Bukan beneran. Itu istilah untuk menggampangkan, pokoknya ada fungsi intelektual, ada fungsi emosional, ada ESQ, ada... Macam-macam itu Itu kan Pelan-pelan manusia memahami dirinya Memahami fungsi rohaninya Terus bikin istilah-istilah Anda terjebak oleh istilah itu Sebenarnya n gak g ada otak kanan otak kiri itu Juga tidak ada Ini departemen intelektual Departemen spiritual Departemen emosional n Gak g ada itu n Gak g gitu hidup itu Dia merupakan sebuah entitas Kapan intelektual, kapan spiritual itu tidak berada pada tempat yang Anda fahami secara m a t e r i a l Kadang-kadang intelektualitas itu cuma kulit ari dari spiritualitas. Kadang-kadang spiritualitas justru mulakan munculan dari fungsi intelektual. Itu sama dengan kesadaran membuat cahaya menjadi partikel. Kesadaran berikutnya menjadi gelombang. ただ、ただ、ah ah ah、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、u だ、ただ、ただ、i だ、ただ、た a ただ、a だ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、a だ、た a ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、た yang k i だ、a sebut elektromagnetik yang disebut hidayah Allah yang wahyunya Allah itu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 a h cuman Pentium berapa dulu? Kan begitu. Kamu isi dengan apa? Kalau kamu pakai iPhone, ya Bluetooth aja susah. Kan gitu. Nah, jadi itu semua cuma istilah, Mas. Nah, mohon kita jangan terjebak oleh istilah-istilah seperti itu. Wong buktinya yang konkret, yang material. Empat sehat, lima sempurna aja sekarang gak dibantah sendiri oleh k e d o k t e r a n kok. サヤシンディーダープナプチャータリケチルスマイルアクガマノイサータンパチアリマスンプナンバムマガンカップエタンパチアリマスンプナンサトゼアトイカオエタンタピタニアタプカンイトウカソスケセヘタン Ternyata bukan makan apa yang penting. Berapa, beberapa, beberapa persen mungkin penting makan apa, minum apa. Tapi sesungguhnya seluruh, seluruh makanan itu hakikat dasarnya adalah bahan bakar. Tapi yang menciptakan, yang diperlukan oleh badan adalah partikel badanmu sendiri. Semakin kamu menjadi konsumen barang yang dari luar, semakin kamu tergantung kesehatanmu. Dimana ya, teori kesehatan sama sekali berbeda. Sama sekali berbeda Misalnya kalau saya Sumber kesehatan nomor satu adalah Tidak berpikir curang Berpikir jujur adalah Landasan kesehatan nomor satu Begitu kamu curang Sarafmu kacau Seharusnya p a s z l i n g n y a begini Ini benturan Akhirnya karena sarafnya strukturnya kacau p e r i n t a h n y a keseluruh tubuh juga kacau Maka terus sakit ginjal Sakit segala m a c a m Jadi bukan apakah engkau ngerokok atau tidak merokok, sehat t u enggak begitu itu. Jadi kalau ada larangan rokok, itu, itu masalah politik dan dagang. Itu enggak ada hubungannya sama kesehatan. Ya, tapi e t jangan terus, men, terus tepuk tangan karena yes aku tak ngerokok. Masalahnya adalah kamu menjadikan rokok sebagai anak buahmu tepat apa tidak fungsinya. Kapan merokok, seberapa merokok, merokoknya apa, ketika apa kamu merokok, bersama dengan minum apa ketika kamu merokok, itu semua ada ukurannya. Kalau kamu jadikan dia anak buahmu, ya dia tidak akan membunuhmu. Lo kalau mau dicari semua yang membunuhmu dilarang, ayo sate kambing membunuhmu, ya tega? Apalagi gula membunuhmu, jelas tuh banyak orang sakit gula. Kenal pot motor, nemen membunuhmu. Motor mobil, jadi saya kira lebih baik ndak usah ada kendaraan bermotor. Kalau memang rokok tidak boleh, gitu loh, karena jauh lebih berbahaya. Ini habis, kau ngejok ngerokok, tapi mangap. Kau ngerti kenal pot, ah, ini gitu. Lu kok mangap, aku gak ngerokok, kok gak masalah. Saya gak ambil a rokok, loh mas. Sebab masalah rokok ini bukan rokok adalah sehat atau rokok adalah tidak sehat. Bukan itu. Tapi bagaimana treatment kesadaranmu terhadap apapun. Bukan hanya rokok. Kalau tidak ingin mati, gampang mas. Oh jauh red.、Dan、anda kalau tidak hidup, Anda bebas dari mati. Gitu loh mas. Saya n gak g ambil lain rokok. Cuman salah cara kita memandang rokok dan lain-lain itu salah. Gitu loh. Nah. Sekarang misalnya begini, misalnya pemilu, rakyat itu penting gak sih dalam politik Indonesia? Penting gak? Apa sih fungsi rakyat? Fungsi rakyat adalah angka, kamu nyoblos satu angka, kakakmu nyoblos satu angka, ya itu batas fungsi m u kamu, tuh y a cuma angka itu dong. Gak penting namamu itu kan sekedar untuk keabsahan Kartunya Tapi kan kamu tidak penting Jadi sebenarnya tidak ada demokrasi Karena tidak ada kedaulatan Tidak ada kedaulatan rakyat Tidak ada rakyat pun tidak ada Karena rakyat itu roh iya Masyarakat satu kumpulan yang memegang Kedaulatan, memegang kepemimpinan Maka dia disebut rakyat Jadi kata rakyat Dan gitu Tapi kan tidak, tidak. anda kan bukan rakyat Tapi apakah dengan demokrasi palsu Seperti ini terus rakyat akan hancur Ya, belum tentu. Belum tentu. Anda pikir manusia itu harus dididik di sekolah. Baru dia bisa hebat. Emang ada Nabi yang sekolah? n e m a k ada Rasul Kursus? Ada w a l i l e s gitu. Nabi pun tidak seorang pun yang dididik Quran dan Hadis. Coba, ayo mudah, l a g u isaih. えんまな lawyer? シャティダマガガンガンガンダープンティン、はャンアプンティン。タピちゃんのトラスティン、ジャリシャトシャティガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガン パンルギャンジャフィカンアロスアンダスマンカップマンアインディケサタランヤ。パカンロンバランコアニャ、パカンポニアヤニャ、タピンディケサタランヤアパ。 Karena ayat juga berlipat, berlapis-lapis Ada ayat diskusi Ada ayat merayu Ada ayat memanggil Ada ayat menyapa Ada ayat memerintah Masing-masing kesadarannya berbeda-beda Ada ayat yang godain Ada yang ayat yang ancaman Dadang peka cuma satu itu dok Karena hidupnya memang sangat terancam <g |fo|> <tellas> Ya ini kalau saya kasih contoh masing-masing banyak bisa kita sebut ayat-ayat yang ayat diskusi, misalnya ayat pernikahan ayat diskusi s i l a k a n kamu, kalau memang kamu, apa、e, bisa satu, dua, tiga, atau empat, tapi kalau kamu takut tidak berbuat adil, satu saja itu kan, n gak g tegas bahwa yang jelas satu apa dua, ini n gak gak apa-apa empat, tapi kalau merasa endak, takut gak adil, ya satu saja 何であったのか Kan gak bisa ngomong gitu, makanya ya sudah satu aja. Karena nanti Allah ngomong juga, w a l a n t e s t a t i u Anda gilu, dakwahai kalian sesungguhnya tidak akan pernah bisa berbuat adil. Loh, b o k t a d i t a d i ngomong. <Syukur> Itu namanya ayat diskusi gitu loh, Mas. Itu ayat diskusi. Ada ayat yang, yang goda. Ter Sen マカー、アクーブリ、パーハーラーやん、プリパー、リパー。 カラスアンペニックの子。 blunt Lux ワ l a h アイナントンヤワファンデアダトスアロンジャワプチャリワーチャウカウチャリシュ s カー、アトカチャリアカウチャリシュルカー、ムトンソアコネ。オノ。マカアクティラプナチャリシュルカー、カナカウチャリシュルカー、タペタペアロンドンドトタペタペタロアクチャリアワパスティタペアワパスティタペアサルカー、コシシシュルカシマナカウダディシ u r カー。 え Supaya coba dia fokus gak sama aku Kan gitu kan coba Itu kayak, kayak wanita yang pakai make up Kan gitu kan Akhirnya laki-laki Terpesona kepada make upnya Lupa kepada Intinya Kan begitu <SILENCIO> Jelas ya mas ya lo ini, ini Menurut anda ini tauhid bukan ini カラオケとプルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル a ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル a ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル Terus dilamar sama Ratu b u l g e s yang rumahnya di Wonosobo Timur. Terus nanti ada penemuan apa candi di belakang sini. Dan itu itu, itu, itu bukan candi utama karena di bawahnya dan di sekitarnya masih sangat banyak. b a w a Borobudur itu nanti juga Anda akan ketahui itu cuma kamuflase karena ada candi Borobudur yang sesungguhnya. Yang... strukturnya itu dengan kosmologi dan aras a r s u l a h itu begitu tinggi tingkat presisinya karena diciptakan juga oleh teknologi yang terbimbing oleh Allah melalui para nabi pada waktu itu mulai nabi Sulaiman kio satu-satunya nabi sengang u s u リアネキーが言うと、Suleiman、おの、Salaman、おの、Salam、おの、Suleiman、This are the guitar cinema。今、今、Sayapuka の言うと、キ itakan、Herusterus、Munjurikayt、Alamdanapote, p r o p a k m a j a m k a m u n k i n a Karna, and that's an u a c e t SBY nanti juga di akhir jabatannya akan mengeksploitir salah satu penemuan piramid yang dia curi dari teman-teman kita sendiri yang datanya lebih valid Kapan-kapan kalau pesantren membutuhkan saya bawa orangnya ke sini untuk dilihat video-videonya Job kita ini tidak kenal sejarah kita sendiri karena kita tahunya sejarah ini dari penjajah kita dan semua situs-situs yang penting itu sudah disembunyikan oleh penjajah kita kita tidak mengerti apa yang terjadi setelah abad sebelum abad 14 sesungguhnya jadi kita mengalami penurunan yang luar biasa kemudian balik menjadi setengah primitif lagi sekarang kita merasa bahwa orang dahulu kala lebih, lebih primitif dari kita padahal padahal Kalau saya kasih bukti kepada anda, anda akan kelihatan bahwa anda ini turunan bangsa dengan teknologi yang tidak bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa Eropa, apalagi Amerika, kan itu. Cuman karena kita telanjur minder, akhirnya ya seperti ini. Nah, jadi teman sekalian, kenapa Kiai k a n j i n g tadi mengeksplorasi musik-musik pencolotan suko Mesir nang m e d u r o nang Amerika sapi turute, untuk menunjukkan kepada dunia pada suatu hari bahwa hanya Bangsa keturunan pemimpin dunia yang akan bisa menjadi pemimpin dunia kan itu dan bangsa itu ya hanya Anda kalau orang Amerika bikin musik gini tadi tidak bisa tidak bisa orang Arab yang tidak bisa orang Arab bisanya Arab dok tapi disuruh loncat ke, ke Madura harus angil temen orang Arab yang、nah, m a d u r o yang angil temen apa menewa orang Arab penyanyi n sunda o itu yang n g i l teman な、ハニャ、オラン、ャワ、オラン、シンダ、オラン、インドネシア、ヤンマムリキ、カマンプワン、トゥニア。